masukkan ke dalam apa? Fil <Sukur> hamimi, ke dalam air yang sangat panas, sob. Suma ya. bin nari Kemudian mereka dibakar dalam api. Nauzubillah. Ini bibu ya. Ini ayat yang sangat menakutkan. Harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bahwasanya Allah mengatakan dalam diskusi, senguhnya neraka itu adalah azamku Di mana aku mengazab hamba-hamba yang yang bermaksiat kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Pedih sekali. Dibelunggu, diseret Dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala menyala ya Diberi air yang sangat panas Filhamim Kemudian dalam ayat yang lain Dilihat tentang adanya rantai-rantai dalam neraka Dan rantai itu berapa, panjangnya ayat, Berapa panjangnya Dalam sebuah ayat Surat Al-Haqah Ayat 30-32 Jadi Sifat rantai itu gimana? panjangnya Kita mengetahui dari Al-Quran dan al, al takut kepada Allah SWT Surah Al-Haqah, Al-Haqah, ayat 30-32 sampai Coba dibuka tentang rantai untuk membelenggu penghuni neraka Kalau Allah SWT, khuduhu faghulluh Allah SWT berfirman, peganglah dia Ini berfirman Allah langsung Nanti di akhirat Allah mengatakan Fa, khudhuu fakulhu ibu ya Allah subhanahuwataala Subhanahu berfirman kepada para malaikat peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya ya khudhuu fakul apa khudhuu fakulhu peganglah dia lalu belenggulah tangan uh, tangan apa dan lehernya dibelenggu oleh apa rantai-rantai sumaljahi -rantai. masyalluh Kemudian masukkanlah dia, Ini penghuni neraka, ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Fuma fi silsilati dharuha 70 dhira'an fasluku. Ayat 32. Kemudian belitlah dia. Belitlah dia penghuni neraka dengan rantai yang panjangnya 70 dhira'an. Yang panjangnya 70 hasta ya kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hashtah 70 hasta, ya panjang sekali rantai untuk membelit para penghuni neraka dirantai Pak. na'udzubillah dirantai tangannya ya, sampai ke lehernya ya tangannya ke lehernya kemudian diseret ya kemudian dimasukkan dalam api yang menyala-nyala na'udzubillah ya. Min kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab neraka Itu tentang ee, bahasanya penghuni neraka Mereka dibelenggu, dirantai, diseret Sepala Melaikat ya. Kemudian tentang hidangan, penduduk neraka Hidangannya, ada hidangan tentunya Seperti halnya di dalam surga, orang-orang penghuni surga Ahli surga ya penduduk surga mereka juga mencicipi makanan yang enak-enak. dalamnya ada hidangan. Dan juga penghuni neraka ya, sama. Mereka juga ada hidangannya, ada makanannya, ada minumannya. Memang sudah kita singgung, tapi ini ayat-ayat yang menjelaskan secara terperinci tentang hidangan penduduk neraka, ya. Lihat dalam surat Al-Waqiah ayat 50 sampai 55. Dalam, lihat dalam surat Al-Waqi'ah tentang hidangan penduduk neraka ini ayat 51, ya 51 sampai 55. Kalau Allah Taala, "Thumma innakum ayyuhadzallun almukazzibun". Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Ciri nya orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Adalah mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari, mendustakan, mendustakan, ya, dengan amal mereka, mendustakan dengan perkataan mereka. Sudah tahu ayatnya, tidak mau mengamalkan, mendustakan. Sudah tahu ada Al-Quran, tidak mau membacanya, ya, tidak mau membaca, tidak mau menjadikan hukum dalam hidupnya. Orang mendustakan Al-Quran apa? balasannya La aqiluna min syajarim min zakum benar-benar mereka akan memakan pohon zakum benar-benar ya mereka orang-orang ya yang sesat dan mendustakan ayat-ayat Allah akan memakan pohon zakum Ini, pertama hidangan mereka adalah pohon zakum Fama li'una min halbutun dan akan memenuhi perutmu dengannya Ya. Dan pohon zakun itu Atau buah zakum Zakum akan memenuhi perutmu Perut apa orang-orang yang melustahkan ayat-ayat Allah Fasharibuna alaihiminalhamim Sudah memakan uh, Pohon zakum Kemudian apa? Fasharibuna alaihiminalhamim Sudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas Ya Makanannya zakum Dan minumannya Air yang sangat panas Fasharibuna syurbal him syurbal him Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus, sangat kehausan untuk minum. Jadi nanti orang yang uh, penghuni neraka ketika diberikan air yang sangat panas akan diminum seperti halnya unta yang meminum air. Eh, unti, apa, unta yang kehausan, ya, maaf. Unta yang sangat haus ketika minum air. Hadanuzulhum yaumadin itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Itulah hidangan untuk mereka penghuni neraka pada hari pembalasan. Nah ini tentang pohon e, zakum. Bagaimana pohon zakum ini sebenarnya? Ya ini ini apa hidangan atau makanan penduduk neraka. Di samping minumnya air yang sangat mendidih. Bayangin air yang mendidih di dunia saja ketika diminum sudah binasa orang itu lagi mendidih Pak coba bayangkan kalau lagi masak ibu lihat lagi uh, apa air mendidih kalau dilihat kalau itu diminum oleh kita bagaimana dan panasnya air yang ada di neraka itu 70 lipat panasnya air yang di uh, yang ada di dunia yang sedang kita uh, apa namanya uh, pasak ya kita masak misalkan air mendidih itu 70 lipat ya panasnya Ketika nanti diminum oleh penduduk neraka, Naulu panas sekali. Kemudian makanannya adalah zakum, ya sifat tentang pohon zakum ini Allah Subhanahuwataala kabarkan di dalam surat al-Sofat ayat 63 sampai 67 tentang zakum, ya tentang sifatnya. Gimana sebenarnya pohon zakum itu yang di mana ini jadi makanan hidangan penduduk neraka? Dalam surat As-Safat ayat 63 sampai 67 Nanti dibuka As-Safat Qadallahu ta'ala Inna ja'alnaha fitnatal lil zalimin Inna ja'alnaha Sesungguhnya kami menjadikan Pohon zakum Fitnatal lil zalimin Itu sebagai siksaan Bagi orang-orang yang zalim nah, Jadi Pohon itu sebagai siksaan Bagi orang-orang yang zalim Orang yang zalim adalah Orang yang syirik kepada Allah Orang yang pendosa besar Orang yang kafir kepada Allah Itu orang yang zalim Innaha syajaratung takhruju ya, takhruju fi asli al jahim. Jadi, innaha syajaratung takhruju fi asli jahim. Sesungguhnya dia, sesungguhnya pohon zakum itu adalah sebatang pohon atau pohon yang tumbuh yang keluar dari dasar neraka jahim. Jadi pohon itu tumbuh dari dasar neraka jahim. Jadi tempat tumbuhnya bukan tanah tapi api. Ya, pupuknya juga api, bukan tanah. Jadi membinasakan. Ya. Gimana sifatnya? Tala'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Apa gunzaq itu? Mayang-mayangnya, mayangnya. Ya. Atau buahnya seperti kepala setan-setan. Jadi buahnya itu, ya. Seperti kepala setan Nah ahlu tafsir Ketika menafsirkan ayat ini Apakah orang pernah ada yang melihat kepala setan? Tidak pernah Ini menunjukkan tentang taubih katanya Apa? Jadi menjelekan Jadi supaya orang itu lari Supaya orang takut Karena ketika dinasabkan kepada setan Setan itu sesuatu yang buruk yang orang dimana akan lari kalau mendengar setan betul karena sebabkan orang tahu setan itu adalah yang buruk makhluk Allah yang buruk buruk rupanya buruk sifatnya maka ini dinasabkan atau diserupakan dengan kepala setan supaya orang itu lari uh, supaya orang itu apa tidak mau mendekatinya jadi seburuk-buruk makanan kata Alul Tafsir jadi diibaratkan di, di, di, di seperti kepala setan bukan berarti mirip dengan apa kepala setan itu nggak orang belum ada yang pernah melihat setan. Jadi Rasulullah SAW ini taubih untuk apa menjelekkan. Makanan ini begitu apa sangat jelek dan buruk sehingga disamakan dengan bentuknya setan. Ya ini makanan zakum itu. Di dalam ayat ini kalau huha kaanah hurus Mayang-mayangnya atau buah-buahnya seperti kepala setan. Lima, ya. Sudah mendengar juga, sudah orang tidak mau memakannya Apalagi nanti akan disuruh makan, suruh dimakan buah itu oleh penduli neraka Dan gak ada makanan lagi, akhirnya mereka memakannya Ini makanan yang sangat buruk sekali Itu pohon zakum Bayangin ya, tempat tumbuhnya adalah api Neraka jahim, bukan tanah Pupuknya juga api, maka ketika dimakan Sudah ya, akan membinasakan orang yang memakannya Fa'innahum la'akiluna minha, fa'maliuna minhal bukun. Tapi makanan zakum itu yang seperti kepala setan, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, maka sungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon apa buah itu. Mereka akan memakan, akan memakan pohon buah itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Jadi perutnya akan dipenuhi dengan pohon zakum atau buah zakum itu. Ya, nah, ini. ya hidangan penduduk surga itu begitu, begitu sudah memakan Dan biasanya kalau orang udah makan pasti butuh minum maka dilanjutan apa dilanjutkan ayat setelahnya ayat 67 sudah mereka memakan pohon zakum dan dan merasakan tidak enak tentunya ya thumainnallahum alaiha lasshawba min hamim thumainnallahum kemudian sudah makan zakum makan pohon zakum itu Pasti mereka mendapat minuman air yang sangat panas. Thumainalhum alaihah lassyubah minhamim. Ya, kemudian begitu ma makan pohon zakum, setelahnya dia butuh minum air. Maka disediakan airnya minhamim. Ini berapa kali Allah menyebutkan minhamim, minalhamim. Kalau tafsir mengatakan alhamim itu adalah uh, apa? Alma ashad ashadah hararah. Uh, air yang sangat uh, panas sekali. Jadi, Muntahal alharoroh, ya apa namanya, yang dimana maksimal sudah, panasnya sudah maksimal, mungkin berapa juta he, uh, apa namanya, derajat Celsius. Jadi, udah paling panas air ini nih. Ini air yang disediakan bagi penghuni, penghuni neraka nol jilid Ya biasanya kan kalau makan Atau dalam keadaan cuaca yang panas Orang butuh minum ya, di, di neraka semuanya api Pakainya api Ini saya sebutkan nanti Pakainya api Tempat duduknya api Tempat tidurnya api Maka butuh minum Tapi minumnya juga air yang panas Maka penderitaan di atas penderitaan Dan tidak cukup juga air yang panas Minuman pun di neraka juga nanah yang panas Nanah yang busuk Allah taala Ya ini minumannya Uh, kalau di surga ada kopi ya. Maaf um, uh, di di dunia ini ada kopi, maksudnya ada teh macam-macam. Juga di neraka ya, itu ada macam-macam minuman. Ada air panas dan juga ada nanah yang panas ya, nanah yang busuk. Dalam surat apa? Dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 26. Tentang minuman sur penduduk surga uh, penduduk apa? Maaf, neraka ya di adalah nanah yang busuk. Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan dalam surat An Naba ayat 24 sampai 26 kalau Allah Taala لا يذوقون فيها برد ولا شربة mereka penghuni neraka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman tidak dapat minuman yang sejuk maksudnya kecuali nah istisna di sini illa hamima wa saqo Kecuali mereka akan mendapatkan air yang panas mendidih, mendidih, udah panas mendidih. Gosakoh dan nanah, nanah yang bau busuk. Kita tahu nanah itu jadi minuman, ya, jadi jusnya penghuni neraka diminum. Naudzubillah. Di dunia saja jijik kita lihat nanah ibu nanah ya keluar daripada luka. Jaza awifahko sebagai pembalasan yang setimpal. Ini jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa mereka. Dengan apa disuruh meminum air yang panas dan nanah itu adalah balasan yang setimpal karena mereka di dunia selalu membuat kerusakan, berbuat zolim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin ya nanah yang yang bau busuk dan ada riwayat dalam tafsir juga rosak ini adalah uh, intinya apa nanah atau darah nanah yang bercampur darah. Uh, yang keluar dari Badan atau tubuhnya Para penghuni neraka, kan mereka disiksa Disiksa, disiksa luka uh, Kemudian juga keluar darah Keluar nanah, nah itu juga dari minuman Diminum oleh mereka Yang keluar dari tubuh mereka itu Nanah bercampur darah Karena disiksa kan, dicambuk Dibakar Kemudian luka mereka Dan mengalir nanah dan darah Dan itu minuman mereka, diminum oleh mereka Naudulillah kita suruh minum nanah di dunia saja, nggak mau. Nanti di sana tidak ada minuman kecuali itu, dan terpaksa mereka akan, di, akan minum. Ya, ya itulah Alhamdulillah tentang uh, hidangan, ya, penduduk uh, neraka. Nah, kemudian penduduk neraka atau penghuni neraka, mereka juga dicambuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dicambuk dari besi. Dalam surat ya, jadi mereka juga akan terus dicambuk Pak. Jadi di neraka ada cambuk dari besi. Sediakan buat penghuni neraka, cambuk. Cambuknya dari besi. Dalam surat Al-Hajj ayat 20 sampai ayat 19 sampai 21 dilihat di sini siksaan penghuni neraka. Al hajj ayat 19 sampai 21. Kalau Taala, فَالَذِينَ كَفَرُوا أُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارِ فَالَذِينَ كَفَرُوا أُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارِ maka orang-orang orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Nah ada api ada pakaiannya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan pakaian mereka itu dari nar ثياب من نار. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Sudah dikepung sama api, api itu dipakaikan kepada mereka. Kemudian Yusobu min fauqiru sihi mulhamim disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Masya Allah, dituangkan ke, apa ke, ke atas kepala mereka air yang sangat panas dan mendidih tuangkan. Juzharubihim, ma'fi bupunihim wal julud. Apa? Setelah itu, ketika dituangkan air yang panas ke kepala mereka, dengan air itu hancur luluhkan. Apa? Dengan air itu hancur, hancur segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Jadi hancur. Dengan air itu hancur luluh. Segala apa yang ada di dalam perut mereka hancur dan juga kulit mereka lapuh hancur berantakan. Na'udzubillah Walahum maqami'umin hadid Nah ini Cambuk Dan untuk mereka Cambuk-cambuk dari besi Nah ya Walahum maqami'umin hadid Dan mereka itu akan dicambuk Dengan cambuk dari besi Dicambuk dengan cambuk dari besi Na'udzubillah Ya Nah ini siksaan uh, Para penduduk neraka Ya Dan neraka itu terdengar Bergemuruh Jemaah ya, sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu juga ya Neraka itu terdengar bergemuruh Bersuara Dan menggelegak uh, Mengeluarkan suara yang mengerikan Setiap penghuni neraka dilempar ke dalamnya Setiap penghuni neraka dilempar ke dalamnya Itu suara bergemuruh Kenapa pak? Bergemuruh menggelegar Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa neraka setiap penghuni neraka setiap unneraka orang-orang kafir orang musyrik orang zalim orang mujrim dilempar ke neraka neraka langsung menggelegar pak bergemuruh apa mengeluarkan suara yang mengerikan karena marah karena neraka marah kepada mereka neraka itu makhluk allah subhanahuwatah ya Ketika setiap uli neraka dilempar, itu neraka itu marah dan mengeluarkan suara yang bergemuruh, Pak. Marah kepada mereka yang masuk dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dilihat dalam surat Al-Muluk, ayat 7, ayat 8. Kalau Allah SWT, Al-Muluk, Al ayat 7, ayat 8. Iza ulgu fiha sami'u laha syahiqo wa yatafur. Ya, Apabila mereka Penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya Ke dalam neraka Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan Begitu masuk ke neraka Penghuni neraka mendengar suara yang mengerikan Gemuruh suara neraka itu Sedang neraka itu menggelegak Menggemuruh Takadu tamayyazu minal ghayyid Ini alasannya Takadu tamayyazu minal ghayyid Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah Lantaran marah Minal kauit kauit itu marah, khabar. <tik> <tik> Kulangul kiafiha faujung sallallahu muhazanatuhu alam yatiqum nadir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga penjaga neraka itu bertanya siapa penjaga neraka? Zabaniyah, malaikat malik juga. Dan juga malaikat Zabaniyah itu bertanya kepada mereka ketika dilemparkan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian penjaga penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Assalamu alaikum, alam yaktikum nadir, alam yaktikum nadir. Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maka mereka mengatakan, Paulubala, tentu sudah datang, tapi kami tidak taat kepada putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah datang kepada kami, sudah mendengar Rasulullah SAW diutus oleh Muhammad, tapi mereka tidak mau mengimanih, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka pasti orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW mereka adalah para komunis neraka dalam hadis yang sahih, ya diterbitkan oleh Sahihain. Kullu <tuh> umat iya tuhul jannah ilman abah. Ya Rasulullah SAW bersabda setiap umatku atau semua umat, umatku Umat Rasulullah SAW yang beriman kepadanya Itu akan masuk surga Kul umati yadukhul jana illa man aba Kecuali mereka yang enggan Illa man ya'ba Dalam hadis. illa man ya'ba Kecuali mereka yang enggan Yang enggan Maka para sahabat bertanya wahai Rasulullah Siapakah mereka yang enggan itu? Kok ada yang mereka yang enggan masuk surga? Ada kata Rasulullah? Man atau ani jannah, bapa atau ani dah keluar na. Bapa atau ani fahu ya'bah, fahu abah. Barangsiapa yang taat kepada Aku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang berlagak kepada Aku mereka lah yang enggan untuk masuk surga. Jadi kalau ada orang yang enggak mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia adalah calon penghuni neraka. Ya. Tidak mau taat sama sekali. Di, di, di, diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ya Enggak. Hati-hati-hatilah Pak ya. Jangan bermaksiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Ayat 80 ya 80 maju tiada Rasulah fakat apa Allah yang taat kepada Rasulullah SAW semua dia taat kepada Allah maka kebalikannya siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW maka dia bermaksiat kepada Allah semata-mata ya jadi ya, juga jika orang bermaksiat kepada Rasulullah SAW tidak mau taat itu mengurangi ketauhidannya tauhidnya tidak kami tidak sempurna berkurang berkurang di kenapa kita ya harus Lihara jenggot, kemudian apa celana kita di apa namanya dinaikin di atas mata kaki, karena atas dasar ini ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mutlak, bukan masalah tentang ini sunnah, ini ini apa ini sunnah ini sampai apa ini masalah itu, nggak sunnah nggak wajib karena ini ada hadisnya. Ada ancamannya, maka kami katakan atau kita katakan samina wa ata'na, kami dengar ya Allah, ya Rasulullah dan kami mentaati. Dia ya, ketika ada orang-orang yang oh itu urus, urusan khilafiyah, itu urusan oh, itu saja bukan. Ini masalah tentang ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa yang dia enggan, ya udah, mata ancamannya. Orang siapa yang taat, insyaallah dia penghuni surga. Eh, nah, itu masalahnya ya. ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya ketaatan. Bukan masalah ini sunnah, ikhlapiyah Jangan itu terlalu ditonjolkan Itu ada dasarnya Itu ada hadisnya Suhih, Sahih, Suhih kain Bukhari muslim Tafakun alaih dua mengeluarkan Tentang jenggot, sudah malu Tentang uh, di atas mata kaki Ya Sebelum kita hal yang itu Yang ibda bin nafsi, kan Mulai dari kita sendiri, dari tubuh kita ini Jadi menandakan kesinan Rasulullah Lihatkan dalam tubuh kita Rasul mencintai jenggot. Ah kita betulnya jenggot. Rasul mengarang kita untuk me isbal. Maka kita berusaha untuk taat kepada Rasulullah. Sahaja. Itu masalahnya. Bukan masalah ini sunnah, ini masalah tidak. Karena kita kecintaan Rasulullah SAW. Ya, taat kepada Rasulullah adalah taat kepada Allah Subhanahuwatahu. Nah ini tentang ayat-ayat yang uh, apa namanya dalam Al-Quran yang mengabarkan tentang keadaan neraka. Ya, bagaimana siksaannya, hidangannya. Kemudian ada cambuk, ada api dan lain-lainnya. Ayat-ayat tadi dibuka dan direnungi, di mana kita lagi lalai. Hati kita lagi kuflah ya, lagi jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu setan. Ya, setan masuk ke dalam hati kita, membisikan. Akibatnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat Allah. Sedikit malas beribadah, maka buka ayat-ayat itu supaya apa namanya? menyemangatkan lagi. Kita khauf kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kepada siksaan. Ya, takut kepada siksa Allah subhanahu yang syadid. Karena Allah kalau menyiksa itu sangat syadid, tapi ampunan Allah juga sangat apa? terbuka lebar. Ya Allah, Maha menerima tobat at-tawwab. ya Allah Maha menerima tobat hamba-Nya. Wahyu Furu Rahim Maha Pengampun dan Maha Penyayang samping azabnya pedih juga Allah Maha Pengampun Maha Penyayang jadi siapa yang bertabat kepada Allah Subhanahu Wataala? Nah kemudian azab-azab di dalam e, neraka itu juga bertingkat-tingkat seperti halnya surga surga bertingkat-tingkat ada 100 tingkat. Dan juga azab atau siksaan di dalam neraka itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah ya, ada yang siksaannya ringan, ada yang sampai <coughs> siksaannya berat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah SAW "Ina ahwana ahlun nari adaban man lahu na'lani" Ya, minar, sesungguhnya huni neraka yang ringan siksaannya, huni neraka yang ringan siksaannya. Ketika disiksa dalam neraka adalah mereka yang dipasangkan eh, apa, dua sendal dari api. Youglimin huma dimahruhu, maka ketika dipakaikan sendal dari api otaknya itu mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Jadi api hanya menyentuh uh, kedua telapak kakinya dengan sendal itu. Dia suruh pakai sendal, sendal di neraka, sendal dari api minar. Tiba-tiba apa? Dengan sendal, ketika sendal dipakai otaknya mendidih. Ya sebagaimana mendidihnya air yang sedang mendidih. Nah itu adalah orang yang paling ringan siksaannya. Bagaimana orang yang itu yang ringan segitu? Apalagi yang yang berat ya, lebih sadid lagi, lebih keras lagi. Dalam hadis yang lain, ini tingkatan apa namanya? siksaan di dalam neraka. Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Imam Muslim juga mukhtasar dalam sahih Targhib wa Tarhib dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya, siksaan yang ringan bagi penuduk neraka adalah seorang laki-laki yang dipasangkan sendal kepadanya, sendal apa yang memakai sendal dari api kemudian otaknya itu mendidih, ya otaknya mendidih. Kemudian juga ada yang api itu hanya sampai di kedua mata kakinya. Tadi sendal kemudian ada yang eh, penghuni neraka yang disiksa di mana apinya itu hanya menyentuh sampai mata kakinya. Di antaranya adalah orang yang isbah. Adaan hadisnya yang sahih kan? Jadi ma dalam hadis sana ma asfala minal ka'bayn minal izar fa Ma asfala minal ka'bayn ya, minal izar fa Hadis sahih ini riwayat imam Muslim. Sesuatu yang apa? yang di bawah atau yang menjulur di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Nah ini, jadi ada ya laki-laki atau orang yang hendak sentuh sampai mata kaki, kata Syu'usaymin, si maka orang yang ketika isbal dengan sombong, Takabur ketika berjalan, maka siksaannya lebih pedih ada tiga kan? Tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Kemudian yang ketiga Allah alam ketiga, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dan tidak akan dilihat oleh Allah tiga siksaannya orang yang ketika isbal dia sombong berjalan dengan sombong di depan manusia pakai pakaian menjulur sombong ada takabur siksaannya tiga tidak akan disucikan oleh Allah tidak akan apa dilihat oleh Allah Kemudian tidak akan diajak bicara oleh Allah tentunya Allah marah dibuang ke neraka sudah tapi orang yang ketika isbal tidak dengan sombong kata Syeikh Utsaimin dia mengatakan yaitu dia disentuh kakinya sampai mata kaki ini minhum Manfina rilakabaihi ma'ajza il Adam dan mereka yang disiksa di neraka itu ada yang apinya hanya menyentuh sampai mata kaki tapi juga disiksa tubuhnya dengan berbagai siksaan jadi api hanya menyentuh sampai mata kaki nah ini orang yang isbah hati-hati pak hadis yang sohi nggak perlu dikompromikan nggak perlu diprotes lagi sudah sohi ya cuma pengikut alul hawa hawa nafsu sudah yang yang tidak menerima, ya kalau hadis sudah jelas sohih tidak bisa dikotak hati, riwetnya kuat, ber-Muslim tapi kadang hawa nafsu yang menolak, ya hati-hati. Ya, Jadi usahakan jangan sampai celana di bawah mata kaki. Oh saya tidak sombong, ya tidak sombong masuk ke hadis ini. Jadi hadisnya ada dua pak tentang hitungan dalam Bukhari tentang siksaannya tiga itu dan tentang hadis Muslim ada tadi maasfala min al kabair min al izar pafinar maka tersusumin orang yang sombong kena hadis ini ancamannya tiga tadi kalau enggak sombong ya kena hadis ini dua-duanya maka Imam Az-Zahabi meletakkan di dalam bukunya al kabair termasuk dosa-dosa besar al musbil coba lihat betul enggak pernah yang buka al kabair dosa-dosa besar karena mudah bagi ibu dibuka di sana al musbil termasuk apa 70 dosa yaitu masuk dalam 70 dosa besar-besar kenapa karena ancamannya neraka karena namanya dosa besar itu adalah di mana dosa yang diancam di dunia dengan hukum had dan juga di neraka dengan siksaan ya maka e, orang yang musbil tidak dihukum had tapi ada siksaannya di neraka ya jadi dosa besar itu yang diancam hukum had hukum kisos dia ya Juga enggak dengan di kisos, juga di neraka diancam. Ya itu termasuk dosa besar. Seperti giba, giba dosa besar, tapi enggak ada kisos, tapi dosa besar kan diancam neraka. Orang yang ceroboh, giba, mengunjing orang orang, aib orang lain, maka diancam di neraka, disiksa, karena itu kabai ya dosa besar. Maka hati-hati orang yang haji juga ya kadang-kadang e, harus menjauhi dosa-dosa ketika dia mau berangkat haji kadang tidak terasa di haji sendiri dia mengunjing orang. Ketika haji umrah dia mengunjing orang, menggibah orang, itu dosa besar. Hati-hati Pak -hati, ya, dosa besar. Perkataan begini saja ketika Aisyah radhiyallahu anha, ini perkataan begini saja Ibu nih tenang ini dia. Kita sebutkan di sini juga secara tuntas tentang dosa-dosa yang mengantarkan orang sampai ke neraka. Kita bahas. Yang satunya kita singgung sedikit tentang ghibah. Kisahnya ketika Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan kepada Juwairiyah, enggak enggak salah. Ya Juwairiyah. Juwairiyah ya yang dari Yahudi, Yahudi. Juwairiyah ya Juwairiyah, betul? Iya. Dan itu maaf ya, tidak tinggi. Tidak tinggi ya seperti ee istri, istri nabi yang lain tinggi. Kemudian Aisyah mengatakan karena tapi cantik, dia adalah istri nabi yang paling cantik adalah Juwairiyah sampai Aisyah begitu melihat dia cemburu. Nah ketika itu Aisyah mengatakan maaf ya, Aisyah mengatakan wasanya juallah itu pendek di depan nabi sallallahu alaihi wasallam karena nabi memujinya kemudian Aisyah mengatakan inilah Aisyah manusia biasa tapi ya Allah memaafkannya. Ah, juallah itu pendek Rasulullah pendek dimana tan pendek maka Rasul langsung marah mengatakan pendek saja marah dan mengatakan wa isa jika seandainya perkataanmu itu dicampur dengan air lautan maka air laut itu akan pahit menandakan besar hanya mengatakan juzrah itu pendek rasulullah maka wa isa Mara, rasulullah marah wa isa jika seandainya perkataanmu itu dicampur dengan air lautan maka air laut itu berubah jadi pahit dengan perkataanmu itu ini menandakan besar Hati-hati dengan hal itu, ini mengenakan dia pendek Dia begini tubuhnya Kalau orang mendengarnya, orang yang digunjing itu dia enggak enak, enggak rido. Maka itulah gunjing itu gibah Ya Kalau benar itu gibah, kalau salah itu Apa namanya? Tuhmah, apa tuhmah itu? Ya. Menuduh suatu yang kedustaan Fitnah Kalau salah, kalau enggak benar itu fitnah Tugmah, nama bahasa Arabnya Kalau benar itu gibah Dua-duanya kena. Kalau apa yang kita bicarakan tentang teman kita enggak benar, itu fitnah. Alfitnah atau asyadu minal kots. Fitnah itu lebih kejam lebih lebih lebih sedih daripada membunuh. Fitnah. Kalau benar, itu gibah. Larik pada gibah. Eh di hati saya, saya ingatkan. Iya, berhati-hati. Ya. Apalagi yang digibah ustaz atau sye atau ulama lebih syadid lagi. Yang digibah ulama. Ya, lahmul ulama, lahmul ulama itu masmum. Dagingnya para ulama itu beracun. Menggibah orang biasa aja dosa besar, apalagi menggibahkan, menggibah itu seperti apa? Performakan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, dagingnya para ulama itu beracun. Jadi kalau digibah ulama, wah, dosanya lebih berlipat lagi. Beracun ulama. Hati-hati ya kesalahan ulama uh, jangan di uh, apa namanya disebarolehkan uh, ya ini. Nah, ini tentang siksaan jadi siksaan penduduk neraka itu bertingkat-tingkat ada yang apinya menyentuh uh, ada yang dipakaikan sendal kemudian otaknya uh, mendidih ada yang apinya menyentuh mata kasihnya wamin humin awamin hum man finnari ilah rukbatay ada juga di antara mereka yang apinya menyentuh sampai lututnya jadi mata kaki kemudian sampai lututnya jadi ada sebagian penduduk neraka yang hanya disentuh oleh api sampai lututnya tapi diazab tubuhnya dengan azab yang lain dan juga ada sebagian mereka yang apinya sampai ke pinggangnya sampai pinggangnya apinya kemudian waminhum man finar ilaw sodrihi sampai ada juga mereka yang disiksa sampai apinya itu sampai ke dadanya dan juga disiksa dengan berbagai siksa dan juga ada diantar mereka yang tenggelam di dalam api itu yang paling syadid ini tenggelam sudah dia tenggelam dalam api Seperti orang tenggelam dalam lautan dalam air juga tenggelam dalam api sudah ya nah wabillah ini hadis sahih dibuat oleh Muhammad al-Bazhar dan juga dalam sahih muslim ada sahihkan oleh Sheikh uh, al-Bani makmatan Kemudian dalam hadis ya, yang lain tentang ini. Ini Iya. Dan dalam riwayat bahwasanya siksaan yang paling ringan ini adalah diberikan kepada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Pamannya Nabi sallallahu Dia kekal di neraka tetapi mendapat siksaan yang ringan di mana telapak kakinya hanya menyentuh api ya, apinya sampai telapak mata kaki kemudian otaknya mendidih. Itu Abu Thalib yang ringan diantaranya, ya. Dalam hadis yang lain, ya diriwayatkan oleh uh, Imam Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan didatangkan pada hari kiamat orang yang selalu merasakan kenikmatan ketika di dunia ya dari awal sampai akhir ketika hidupnya dia berkelimpang dengan kenikmatan kemudian dicelupkan di dalam neraka ya dicelupkan sesaat saja di dalam neraka maka dikatakan wahai anak Adam haraita khairun apakah kamu pernah merasakan kenikmatan maka dia mengatakan apakah kau pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia la wallahi rabb belum pernah wahai tuhanku Ya demi Allah Rabbku ya Allah Subhanahu wa taala aku belum pernah merasakan kenikmatan kekekalan di dunia kenapa saking dahsyatnya siksaan di neraka Pak ada orang yang dari uh, lahir mungkin ya di dunia itu selalu merasakan kenikmatan tidak pernah merasakan kesengsaraan kenikmatan berlimpah dengan nikmat Pak kemudian didatangkan pada hari kiamat dicelupkan ke neraka sesaat saja sesaat belum lama maka dikatakan wahai anak adam maka apakah kamu pernah merasakan kenikmatan ketika dunia maka lupa semua dia mengatakan la wallahi ya rab wallah ya allah la wallahi ya rab tidak pernah wahai tuhanku tidak pernah ya allah Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sudah lupa begitu merasakan apa dahsyatnya siksaan neraka lupa nikmat itu nah kemudian ada lagi didatangkan pada hari kiamat manusia yang ketika di dunia itu sengsara terus, jadi mulai lahir sampai meninggal sengsara tidak pernah mencicipi kenikmatan, sengsara terus sengsara. Tapi dia beriman pada Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam surga sesaat, maka dikatakan wahai anak Adam, hairaaita uh, baksan kot. Apakah uh, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan ketika di dunia? Ya se sebentar. Sebentar saja sudah pernah merasakan ke, apa namanya, kesengsara di dunia, maka dia mengatakan, la wabillahi robbu tidak pernah wahai wahyiru. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun, sesaat pun. Lupa dengan apa kenikmatan yang ada di dunia, apa di, di surga. Begitu dia masuk ke surga, nikmatnya luar biasa, maka kesengsaraan, penderitaan di dunia itu lupa sudah. Seakan-akan tidak pernah dia melewatinya penderitaan itu dia pernah dia merasakan kesengsaraan itu. Nih, ini betapa uh, dahsyatnya siksaan neraka dan betapa besarnya ya kenikmatan uh, disuruh dia. Wallahu alam biswab. Dia sebayat Imam uh, Muslim. Kemudian juga di sini orang-orang munafik ya, mereka akan disimpan di dasar neraka, di kerak neraka al munafiqun fi darikal asalimun as Orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah itu asfal. Kalau bahasa kita keraknya paling bawah al munafik. Siapa orang munafik? Ini munafik di sini adalah munafik al-i'tiqad. Karena munafik itu bagi dua Ada al munafiqun al-i'tiqadi, al, al munafiqun al-amali. Yang menjadikan kekal di dalam neraka dan disimpan di bawah neraka itu al munafiq, al munafiq Al itiqad jadi hatinya ini kafir. Lahirnya menampakkan keislaman, dia sholat, dia bergabung dengan orang Islam, pakai pakaian orang Islam, tapi hatinya kafir, kafir sekali. Tidak sampai uh, iman itu tidak sampai ke hatinya. Seperti Ubay bin Salul, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Salul sholat di belakang Nabi, sholat bersama Nabi, tapi dia munafik. Itu orang kafir sungguhnya dia berlindung di, di apa di di belakang jubah Islam. Nah, hatinya kafir sudah. Jadi dia tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah. Dia salat hanya sebatas salat ajaria. Kafir. Nah, ini yang akan menjadi kekal di neraka. Tapi kalau uh, munafik al-amali, kadang-kadang orang is, uh, Islam, orang yang beriman itu kadang dia kena juga. Ini hanya sebatas dosa. Ya dosa. Dalam hadis kan, Jadi orang munafik ada ya, tiga kan? ayat munafik salasah salathin wa idza hadasa kadzab ini ini ini munafik amali ibu ar, ar, ar, apa, apabila dia berkata dia selalu berdusta bila berkata dia berdusta wa idza tumina khana apabila dia diberikan amanat dia apa dia berkhianat diberikan kepercayaan dia berkhianat wa idza waada akhlaq Apabila dia berjanji, dia mengingkari janji Nah ini munafik amali Tapi kalau orang sering-sering terus ini Berbohong terus, ingkar janji terus Bisa-bisa lari kepada atau masuk ke dalam Munafik yang itikod, hati-hati ya, Tapi kadang-kadang kalau orang Terbawa hawa nafsu saja, di dia tobat Tidak apa-apa ya, insya Allah mengampuninya Tapi itu hanya hawa nafsu Kebohong hawa nafsu, bukan eh, Dia kebiasaan, berbohong, kebiasaan Mengingkari janji yang lain Kalau so, dia dikasih amanat, dia, dia berkhianat kasi jabatan di perusahaan dia berkhianat, di perusahaan nggak jujur, orang munafik pak. dia laporkan ke atasan baik-baik, padahal di bawah itu berantakan. ini terjadi di sini katanya, nggak jujur, nggak jujur ketika kerja itu ciri orang munafik amali pak. ya laporan bagus-bagus laporan, tapi nyatanya di bawah itu nggak benar, itu orang munafik. Ya, dua-duanya diancam di neraka, tapi yang paling kekal adalah munafik al-i'tiqad. Hati-hati, ya, ini ada munafik bagi dua. Ada munafik i'tiqad, ada munafik al-amali. orang yang munafik amali tidak menjadi kekal di neraka, tapi diancam di neraka. Mana dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 115? Orang munafik disimpan di dalam kerak neraka, di dasar neraka. Qalallahu taala innal munafiqina fid darqil asfali minanar An-Nisa 115. Semuanya orang-orang munafik itu disimpan ya atau tempatnya di bawah neraka yang yang paling bawah atau di kerak neraka yang paling bawah. Di tempat tinggal orang-orang munafik adalah di bawah neraka ya di kerak neraka. Allahu a'lam. Nah, kemudian para penduduk neraka atau penghuni neraka mereka ketika disiksa mereka menangis. Dibuka ihim jadi tangisan mereka, tangisan hidup neraka. Mereka, mereka diperdiksi siksa begitu dahsyat, siksaan ya, yang bertubi-tubi ya. Itu akhirnya mereka menangis dan menangis seperti keledai, seperti keledai yang menjerit-jerit. Jadi tidak uh, kedengarannya tidak enak, mereka menjerit, menangis. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka dalam surat Hud ayat 106. Ya, Hud ayat 106. Qal Allahu ta'ala fa'amal ladzina syaqu fa bin nar fiha zafir wa Adapun orang-orang yang syaqu, orang-orang yang sengsara, orang yang binasa, itu tempatnya di dalam neraka. Dan mereka di dalamnya itu mendapatkan atau mendengar suara-suara zafir wa syahiq, suara tangisan. Suara tangisan yang mengerikan, suara jeritan dan tangisan, ya, karena mereka disiksa. Tentang eh, tafsiran ayat ini surat Hud ayat 106, maka berkata Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu berkata Inna ahlan nar yadoona malakan amalikan. Jadi ketika disiksa, bahasanya eh, para penghuni neraka itu memanggil atau memohon kepada Malik. Siapa Malik? Penjaga neraka Kepada Malik Dia memohon Supaya diringankan dengan tangisan, dengan jeritan Fala yujibuhum arba'in aman Maka Malik tidak menjawab Jadi dipanggil-panggil ah. uh, Diseru oleh pengundi neraka ini Malik ini, Malik tidak menjawab Sampai 40 tahun, diam aja dia ya, Jadi para pengundi neraka itu Minta kepada Malik supaya memperingat siksaannya kepada Allah, supaya minta Malik ya, mohon kepada Allah supaya meringankan sisa mereka. Maka Malik, malaikat Malik tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Diam, diam. Empat puluh tahun arba'inah aman. Tumayakul. Sudah itu baru dia berkata. Sudah 40 tahun dia berkata innaqum maqisun. Cuma begitu mengatakan innaqum maqisun. Sungguhnya kalian itu tinggal selama lamanya di sini. Innaqum maqisun sudah. Itu perkataan Malik. Ketika mereka penduduk ahli neraka mohon kepada Malik supaya dia ringankan supaya Malik berbicara kepada Allah dan meringankan siksaan mereka maka Malik mengatakan Inna kumakithun dalam surat Az Zuhru ayat 77 semuanya kalian kata Malik itu akan tetap tinggal di sini selama-lamanya tetap tinggal dan merasakan siksaan Sumayadu hum Sumayadu na roba hum fayakulun kemudian neraka mereka juga menyuruh kepada Allah subhanahu wa taala Ya, puni neraka itu juga apa? menyeru kepada Allah, menyeru kepada malaikat Malik, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumaya mereka menyeru kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun." Ya, dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 107. "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya." Ya, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Dari neraka, keluarkan kami dari neraka. Enggak kuat. Dengan tangisan dan cerita mereka, mohon kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wataala kalau yujibuhum, maka Allah Subhanahu wa tidak menjawab, tidak menjawab apa? permohonan mereka, tidak mengabulkan permohonan mereka. Kemudian surah Yaqool, kemudian Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Al-Muminun al ayat 108. Ya dalam Al-Muminun ayat 108 jawabannya. Wala tu Saya sebutkan wala tu dan janganlah kalian mengajak bicara kepada aku. Juga ketika ketika penghuni neraka mengadu kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah mengatakan wala tu Janganlah kalian mengajak bicara kepada aku sudah. Allah tinggalkan dengan siksa yang pedih. Lihat dalam surat Az Zuhroh ayat 108. Thumayyiyahs kemudian setelah itu penghuni neraka semuanya putus asa. Ya putus asa ia memohon kepada Malik Malik enggak menjawab 40 tahun cuma jawabannya innakum makithun sudah kamu akan tetap selamanya di sini sudah dengan siksa kemudian memohon kepada Allah maka Allah mengatakan walatukalimun janganlah kalian mau bicara kepadaku sudah summa ya'as alqaum maka penghuni neraka semuanya putus asa fama huwa illazafir wa syahiq tusbihu aswatum aswatal hamir awaluhashahiq wa akhiruhazafir maka tidaklah didengar di neraka itu kecuali hanya suara tangisan dan rintihan jeritan mereka dan jeritan mereka tangisan mereka itu seperti suara himar yang menjerit-jerit Bapak tahu suara himar? Pernah mendengar suara himar? Melengking, suaranya enggak merdu, suaranya sangat enggak enak sekali. Nah, mereka itu begitu nanti Menjerit, menangis seperti suara Keledai yang menjerit-jerit Sudah hanya tangisan dan Jeritan yang mereka uh, Bisa yang mereka lakukan Ya, Awaluhasyahid, maka yang pertama Kali mereka syahid itu uh, Menjerit Dan akhirnya mereka zafir, yaitu Menangis, merintih, kesakitan ya. Ini diwetkan oleh Imam At-Tubroni Mawkuf dan Hakim Mawkuf ini sampai kepada uh, Abdullah bin Amr yang sahih targhib eh, targhib wa tarhim tentang kisah ini ya. Nah ini jadi intinya e, mereka disiksa dalam neraka dengan rintihan, dengan tangisan. Dan tangisannya itu sangat mengerikan. E, tidak tidak enak didengar. Seperti suara keledai yang menjerit, yang bersuara. Suaranya tidak enak, jelek. Ya, nah ini ya apa siksaan yang diterima oleh orang-orang penghuni -orang neraka. Naudzubillah, minzalik ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan neraka yang sangat pedih. Allahumma ini asalul jannah Allahumma ini nas alul khalijannah. Wa naudzubika mina nar Ya Allah, mohon kepadaMu dengan surga dan memohon perlindungan kepadaMu dari siksa neraka. Allahumma. Ada yang tanya. <tuh> Nah, ini tentang uh, sifat neraka. Kita akan bahas setelahnya itu amalan-amalan ya yang <tuh> mengantarkan orang ke dalam neraka. Dan siapa saja yang kekal di dalam neraka itu? Siapa golongan-golongan yang kekal? Karena ada yang enggak kekal, ada. Karena penduduk neraka itu dibagi dua. Ada yang kekal selamanya dan ada yang hanya sementara, kemudian nanti uh, diambil uh, apa namanya? diambil kemudian dia masuk ke dalam surga. Dan ada yang kekal selama-lamanya. Siapa kaum-kaum atau golongan yang kekal di dalamnya Nanti kita bahas ya Allah Allah. Makanya ini memang agak panjang perjalanan Tentang bahasan rangkasan fedatil ya Beda Ahl -Bait, Ahl ahlul bayit Ahlul sunnah eh, Ahlul bayit Ahlul bayit adalah eh, Yang maksud ahlul bayit Adalah mereka yang Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ahlul Bayit itu siapa? Para ulama memang berbeda pendapat tentang Penentuan Ahlul Bayit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa Tapi yang jelas Yang disebut dalam Al-Quran Saya lupa ayatnya adalah Al-Quran Ketika Rasul bermubah halah dengan kaum Nasrani Saya lupa suratnya di sana. Jadi disebutkan di sana Siapa Ahlul Ahlu Rasulullah Ahlul Bayit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya ayat itu adalah Istri-istri Nabi seluruhnya Ahlul Bayit Istri Nabi yang berapa? 10, Pak. Ya, 11 sama Khadijah, 10 sama Maria binti Al-Qibti Al-Qibti Al-Qib al, -Qidbi, al, -Qid, al, -Qid, apa, al ya, uh, Maria ya. Uh, kemudian yang sisanya berapa? 9. Itu istri, -istri Nabi semuanya itu ahlul bait. Kemudian uh, anaknya Rasul semuanya itu ahlul bait. Ahlul bait Nabi, anaknya Nabi semua yang Ummu Zainab, Ruqayyah. Kemudian dari Fatimah Hasan dan Hussein cucunya kemudian menantunya Ali. Itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan juga masuk adalah pamannya Abbas. Ahlul Bait Nabi. Jadi Abbas dan juga keturunan Abbas, Ali dan keturunan Ali, keturunan Hasan Husain itu juga Ahlul Bait. Dan juga dari Nabi juga uh, anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Ahlul Bait. Bukan Ali. Ali. Ali punya adik juga Ja'far. Kemudian eh uh, siapa kakaknya? Kak Kak <laughs> <Pokoknya namanya> siapa? Siapa Ali? Oke, namun siapa Pokoknya ada Jafar. Ali punya saudara namanya Jafar. Uh, itu adiknya Ali, kalau enggak ya, adik, ya bukan kakaknya. Jafar, Jafar katanya uh, Ali. Uh, ada juga Fadel. Uh, Afdal itu anaknya Abbas, beda ada anaknya Abbas. Jadi itu saudaranya ya Abdullah bin Abbas. Ini ada Ja'far. Ja'far anak Ja'far bin Abi bin Abi Thalib yaitu saudaranya Ali, kakaknya. Dia juga Ahlul Bait. Jadi keluarga eh, apa namanya? Abbas kemudian dari Hasan Husain itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sampai sekarang yang mengaku Ahlul Bait ya Allahu alam. Apa benar apa tidak? Cuman yang jelas nanti Imam Mahdi terakhir imam terakhir khalifah terakhir nanti akan diutus Allah turun di muka bumi itu dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalurnya Hasan. Sampai hari kiamat ada jalurnya apa? nasab, dasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Mahdi nanti. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa saya, Imam Mahdi itu adalah uh, dari keturunanku. Dia dari Hasan dan dia namanya seperti nama aku Abdullah nama Muhammad dan namanya nama bapaknya Abdullah Muhammad bin Abdullah nama bapaknya sama seperti bapak saya kata Rasulullah Abdullah dan nama dia seperti nama saya Muhammad dari keturunan Hasan nah, itu Aitolul Bait tapi orang-orang hanya mengaku ngaku saja ya jangan percaya ya tapi harus jelas ya Ahlul Bait itu tidak men tidak menerima sedekah di antara ciri-cirinya Ahlul Bait itu tidak menerima sedekah kalau ada Ahlul Bait menerima sedekah bohong itu Karena ahlul bait itu Rasulullah sudah mengatakan bahwa keturunku eh, ahlu, Ahlul ahlu baitku kata Rasulullah tidak menerima sedekah, tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Jadi cirinya kalau dia menerima sedekah, malah mengumpulin sedekah, malah wajiban sedekah itu adalah eh, palsu itu ya kerusatan. Kita dilarang taklim, namun ada kalanya taklim diperbolehkan, mohon dijelaskan. Iya kita tidak boleh taklim, mengkolid. Kepada Ustaz, kepada Dai, ya, kepada syekh, Ustaz, tidak boleh taklid, taklid buta. Di mana kita mengikuti, tidak tahu dalil, tidak menanyakan tentang dalilnya. Ini, ini taklid yang tercela. Ya, jadi kita taklid juga dibolehkan kepada ulama, kepada imam-imam, tapi dengan dasar dalil yang ada. Ya, Kita taklid kepada imam ini Karena imam ini ada dalil Imam Syafi'i, Imam Malik Imam Buhanipa, kita taklid kepada dia Memang, kadang sebagai orang awam Kalau tingkatan ulama Itu taklid itu dibenci Tingkat, Tingkatan ulama Sudah ulama itu tidak berpulaukan dia taklid Dia harus mengikuti dalil Dia beristihad. tapi kalau orang awam Seperti kita, kita mengikuti Ulama, tapi mengikuti ulama Tidak buta, tapi mengikuti ulama Yang di sana ada dasar hukum. Seperti kita ngikuti Imam Shafai Kita taklip Imam Shafai Karena Imam Shafai punya dasar hukum Al-Quran wa Sunnah Ya Kemudian kita ngikuti Ibn Thimiyah Karena Ibn Thimiyah ada dalil yang kuat Kita ngikuti Imam Ahmad Karena Imam Ahmad punya dalil yang kuat Kita ikuti Kita ikuti itu dalilnya Bukan orangnya Tapi memang perlu kita taklip kepada para ulama Tidak bisa Orang awam nggak, Karena dia tidak diberi kemampuan oleh Allah Untuk beristihad tidak punya apa namanya kemampuan untuk uh, men menyimpulkan dalil kita jalan terakhirnya taklid kepada mereka tapi taklifnya dengan dalil tidak sembarangan dan sudah tahu salah misalkan ulama ini menyisidal yang sahih tinggalkan dan kita pindah kepada ulama yang lain pindah pendapatnya ambil pendapat ulama yang lain contohnya nanti dibahas di sini tapi saya singgung sebentar imitasi uh, ya diantara pendapatnya Imam kita Menjadi dia yang sehulislam Tapi manusia biasa Dia jatuh kepada kesalahan Diantaranya mengatakan Tentang neraka dan surga itu Dia selama-lamanya Tapi suatu saat nanti akan hancur Diantara pendapat dia yang lemah Dilemahkan para ulama Nah Kita tidak mengikuti Ibn Uthimiyah dan pendapat ini Tapi kita mencintai Ibn Uthimiyah. Nah Kita lebih mencintai dalil Daripada Ibn Uthimiyah Tapi kita tidak mengurangi kehormatan Ibn Taimiah, itu ulama besar, semoga Allah memaaf, memaaf, memaafkannya. Tentunya begitu. Jadi kita enggak tak taklid pada Ibn Taimiah terus, padahal sudah bertentangan dengan mayoritas para ulama. Sedangkan Jumhur di sini dibahas, Jumhur sebagian besar ulama mengatakan neraka itu sama lamanya kalidinafiha. Ini ada salah satu pendapat Ibn Taimiah yang tergelincir. Namanya manusia. Apakah kita menyalahkan, menisarkan ada sebagian orang yang sampai mengkafir Ibn Taimiah? Gadai pendapat ini tidak boleh. Kalau semua ulama yang salah dikafirkan, disalahkan, maka tidak ada pun ulama yang selamat. Hatta sampai Imam Malik, sampai Imam Syafi'i jatuh pada kesalahan. Ibu hajar. Tapi kesalahan mereka itu tertutupi dengan kebaikan yang banyak, bagaikan lautan. Bagian lautan yang terkena najis, maka tidak ada apa-apa, betul nggak? Air lautan kena najis sedikit, nggak terpengaruh, karena kebaikannya begitu banyak. Namanya manusia, ya kulu bani Adam khotah, wa khoyrol khotah atau wabun. Setiap anak bani Adam itu punya kesalahan. seperti orang yang salah adalah orang yang boleh tawabat, berubah Allah. Itu intinya bu, ya, taklid itu uh, memang enggak boleh taklid buta tanpa dalil. Sudah jelas uh, menyelisihi dalil yang sohih, dia tetap taklid. Ini taklid yang dicela, enggak boleh. Sudah jelas misalkan tentang masalah, maaf aja kunut misalkan di Imam Shafi'i. Ya. Itu kesalahan di antara Imam Shafi'i tentang mewajiban mengharuskan kunut terus-menerus ketika subuh ini di antara pendapat yang uh, tergelincir Imam Syafi'i sendiri maka pengikutnya tidak boleh taklid karena menyelisihhi mayoritas ulama besar menyelisih hadis yang sahih menyelisih hadis yang sahih maka kita harus Mengambil pendapat yang sahih dan tetap menghormati Imam Suhafai sebagai Imam besar Tidak menjelekan, tidak merendahkan Mencintai Imam Suhafai, tapi kita lebih cinta Kepada dalil daripada pada Imam, begitu Ini keadaan kita, kita lebih mencintai dalil Cintai Allah dan Rasulnya Al-Quran, Al-Sunnah Ini lebih cintai kepada para ulang Kami di Qatar uh, Sudah mungkin apabila kami libur ke Indonesia Apakah kaum apa? Apakah kaum lelakinya tetap wajib Salat berjamaah di masjid kami di Qatar sudah mukim apabila kami libur ke Indonesia apakah kaum laki lelakinya tetap iya wajib mau di Qatar, mau di Eropa, mau di Indonesia lelaki itu hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid maka kata para sahabat ya, tidaklah ada seorang yang dia uh, tidak pernah ke masjid maka para sahabat menganggapnya dia sebagai orang munafik ada sesuatu ya, dalam hati jadi orang munafik mereka tidak pernah mau sholat ke masjid ciri-cirinya. Kaslan mereka. Wa idza qomu ila sholati qomu bi salam. di rumah. Ya, ada bibit-bibit mena-munafik bibit, tapi bibit, ya. bukan bibit bukan munafik i'tiqad amali. Hati-hati bisa jadi i'tikad larinya. Karena wajib ini, hadisnya sahih. Di antaranya Ibnu Abbas, ada yang katakan mauquf, hadis sahih, Ibnu nah, Muslim. Man sami'a nida' yujib fala, fala sholata lahu. Ini hadis yang Abu Ahmad menjadikan wajib nih hadis kuat yang dimana wajibnya seorang laki-laki berangkat berjamaah ke masjid mansami anida falam yujib falasolat alahu. Barang siapa yang mendengar adan dan tidak mem, apa tidak menjawab panggilan adan tidak mau ke masjid mendengar adan maka tidak ada solat baginya. Intinya meskipun dia solat di rumah, enggak ada solat, enggak dinilai solat. Nah ini. Tapi ini memang hadis ini dibawa kepada apa ya, dikonformikan di apa namanya di, uh, digabung dengan hadis yang lain. Jadi pendapat yang pertengahan adalah wajib dia berangkat ke masjid sholat berjamaah punya wajib. Ketika dia sholat sendiri di rumah sah sholatnya, tetapi berdosa karena ada sampai syarat sah sholat Yang inu koyim pendapatnya. Jadi sholat berjamaah itu syarat sahnya. Kau tahu kalau nggak sholat berjamaah lagi-lagi nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Ah, itu Imam Khomeini, tapi pendapat lemah. Tapi pendapat yang uh, bagus adalah pendapat Imam Thamia. Uh, pendapat apa? Uh, Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang balik, apabila dia sholat sendiri yang di rumah sah sholatnya, tetapi dia berdosa. Karena ada dua kewajiban. Ingat dua kewajiban, ibu. Laki-laki dua kewajiban. Wajib sholat berjamaah dan kewajiban sholat itu sendiri. Jadi ketika dia hanya melaksanakan sholatnya saja di rumah, berarti sudah gugur kewajiban yang pertama. Tapi kewajiban yang kedua ini berjamaah belum, maka dia berdosa. Dia berdosa, ya dia uh, dia berdosa. Maka ketika mendengar hadis itu, hadis tentang juga orang yang apa? Aku aku ingin sekali keteruskan membakar rumah-rumah yang dimana ada laki-laki tidak mau berangkat ke masjid sholat berjamaah. Aku ingin membakar. nah Rasul tidaklah ya, menginginkan apa menghukum membakar kecuali sesuatu yang wajib. Iya kecuali apa perbuatan itu ditinggalkan mendapat dosa, maka Rasul ingin membakarnya. Tapi Rasul nggak jadi kenapa? Karena di rumah-rumah ru, itu ada anak-anak dan perempuan. Ingin membakar laki-laki yang nggak mau berangkat ke masjid. Maka ketika mendengar hadis ini, maka e, para sahabat itu sampai sakit juga di papah, datang ke masjid dia dudukan di, di sah. E, jadi itu ya hati-hati ya suami atau anak kita yang nggak tiang ke masjid keimanannya dipertanyakan ya. Hati-hati, dan dia berdosa, ingat Berdosa pasti, dan diantara juga Tentang tafsiran Illa al-musalli, apa namanya? Ustaz al-ma'un Apa? Apa Ustaz al-ma'un itu? fawailul lil-musallin Fawailu lil-musallin al-laddin Nah ketika menasibkan ini, ya tafsiran diantaranya Mereka yang tidak mau per pergi berjamaah Mereka yang meninggalkan Berjamaah, masuk tafsiran ini fawailul lil-musallin, celaka orang yang sholat Celaka orang yang sholat dia salat tapi celaka. Dia ya, salat sendiri kan? Tapi celaka. Siapa? Dia ya, mereka yang dia sholatnya itu apa? Tidak diterima. Di sana dalam apa terjemahnya sahur yaitu orang yang lalai intinya. Orang yang mengerjakan sholatnya lalai, Itu lalai di antaranya di antaranya adalah tidak mau berjamaah. Tafsirannya di antaranya Ada uzur. Beda uzurnya. Makanya ketika Mu'abbas ditanya ya tentang hadis yang tadi, kemudian Apakah ada uzur orang yang laki-laki uh, tidak berangkat ke masjid? Ada uzurnya, uzur syar'i apa? Yang pertama sakit. Kedua, karena ada angin kencang, hujan lebat. Ketiga, ketiduran karena sudah tertidur. Nah, ya maksudnya terhidangan, ya itu angkum lain <laughs> ya diantaranya, tapi dilihat waktunya lah jangan terus-terusan ketika waktu sholat dihidangkan makanan jadi ya, dia mau adilah kan, gak berjamak masyarakat karena makanannya ada, enggak, bukan begitu pas kalau berpapasan dengan makanan pas malam kan ya waktu sholat dihidangkan makanan terus <laughs> itu pas waktu asya. asya, yaitu waktu isya karena makan malam asya, waktunya adalah Se isya berjalan isya kalau oh, sekarang macet tuh harusnya diuzur. Eh Selain ya bisa. Iya bisa. Kalau ada mesinnya deket belok ke mesin. <gak> <gak> kalau nggak ada, insyaallah uzur. Tapi niat-niat ya, kita, kalau memang macet betul-betul nggak ada tempat untuk ya. Insya Allah kita Mas, nanti sholat cari jamaah lain, jamaah kedua. <gak> Jadi nanti muti yang macet ini banyak ke masjid dia bakal masuk. Buatnya mah lagi. Ah nggak ada alasan kan? Itu, iya, ini macet ya intinya uzurnya apa sakit ada hujan lebat ada kerusuhan kerusuhan di daerahnya enggak aman penting ada orang maling ada orang oh, perampok dan lain lainnya kalau dia keluar rumah nanti istrinya bisa diambil anaknya diambil nanti diambil maka dia nunggu hartanya kan barang siapa dia mati di bawah hartanya itu syahid orang siapa yang mati menjaga keluarganya itu syahid orang siapa yang mati menjaga dirinya dia syahid Uh, itu juga sama. Jadi Tidak enggak aman. keadaan perang, enggak aman. Ya apa di di, di, di. tapi malah dalam keadaan perang sendiri di disyad, disyaratkan mengerjakan. Tapi kalau di, keadaannya genting di, di lingkungannya banyak orang rampok, banyak orang pembunuh ya adanya, kalau keluar jadi bunuh, maka boleh di di rumah salatnya. Nah, itu itu keadaannya. Tapi sekarang enggak. Sekarang udah aman, negara kita aman, ya salat berjamaah aman, enggak ada hujur sarai. Ya, ujung-ujungnya tadi sakit, apa namanya, ketiduran, ya, kemudian yang lain. Tetangga kita yang beragama Syiah, sedangkan saya pernah mendengar dari radio Roja kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Iya, ber Syiah Rafidah, Syiah Rafidah, jangan kita menghujuli salam kepada mereka. Ya sama seperti orang kufar, mereka seperti orang musyrik, musyrikin, dihukumnya. Imam ibu, apa, Imam ibu Khori saja mengatakan, oih, janganlah. Kalian menikahkan anak-anak kalian dengan orang Syiah Rabidah Janganlah kalian memakan sembelian mereka Imam Bukhari itu Jangan ya. kalian memakan sembelian mereka Jangan kalian menikahkan anak-anak kalian dengan mereka Lebih baik Ya Allah menghalalkan sembelian orang Nasrani dan Yahudi masih mending Tapi orang Syiah Rabidah tergolong orang musyrikin Loh, iya orang musyrikin percaya kepada Allah Orang musyrikin percaya kepada Allah Tapi dia sudah syirik dalam uluhiyah Orang disamakan oleh Imam Bukhari seperti orang musyrikin. Orang musyrikin tidak boleh kita uh, apa, memakan sembilan mereka. Orang Nasrani, Kristen, uh, orang Yahudi masih boleh. Karena Allah membolehkan dalam Al-Ma'idah. Salam juga enggak, biasa saja. Ketemu biasa. Eh, ya, good morning. Enggak terserah. Di bahasa-bahasa ini, bahasa-basi. Kamera, <laughs> assalamualaikum. Enggak, jangan. Ya, kalau dia mengucapkan, jelas. Ya, waalaikumsya'ia eh tetangga tapi jangan disakiti biasa aja nggak boleh kita biasa bertetangga baik nggak boleh menyakiti dia juga nggak boleh tapi juga jangan terlalu mencintai dia berkunjung duduk Enggak ya biasa saja kita nggak mengganggu dia kita nggak menyakiti dia kita nggak mengambil harta dia biarin dia hidup ya jadi sebatas insaninya sebagai sebatas dia sebagai manusia dihargai sebagai manusia saja ya nggak dicintai nggak didekati jadi teman nggak ya anak kita jangan gel dengan dia Nanti terpengaruh ya akidahnya piembal hukum jual beli yang mengharuskan membayar DP uang muka dan barang siapa baru ini pilih ada dibahaskan dalam fikih itu ada apa namanya? asalam as ada para as salam itu uang duluan gitu kan kemudian ada yang nginden ya hmm. uh, barang duluan uangnya nanti nah ada kredit aslinya kalau bahasa Arabnya asalam as itu adalah uang duluan barangnya nanti tapi ini uang uang muka, 50 dan barangnya uh, apa, dilanjutin uh, cicilan satu bulan kemudian apa dilanjutin cicilan apa nih Ya mungkin kalau dicicil nggak masalah kalau nggak ada uh, riba di dalam, ya isinya nggak ada riba, isinya kredit boleh, kredit boleh, ya ada uang muka, kredit boleh, asalkan uh, tidak menjual barang yang bukan miliknya. Kredit itu pak sistemnya begini kalau mau, jadi dijual Dijual apa dibeli barangnya dulu sudah dibeli selesai dengan uang selesai. Baru dia nanti kreditkan kepada orang lain. Tapi yang salah dia mengkreditkan barang yang bukan milik dia. Enggak Rasul mengancam, janganlah kalian menjual barang yang bukan milik kalian. La tabi uh, man apa namanya? ada uh, hadisnya Said Pak, janganlah kalian menjual barang yang kalian tidak miliki. Seperti maklar. Maklar dia ngomong saya punya barang itu bukan barang dia, barang orang. Itu enggak boleh. Kata syariat jangan kalian menjual barang yang bukan milik kalian. Jadi kredit itu boleh asalkan dibeli dulu. Dibeli barang sama dia, jadi akhirnya mengkreditkan sama orang lain. Itu udah barang dia, kreditkan dan dilebihkan boleh ada lebihnya. Ya, dilebihkan dari barang dari harga asli. Kalau sudah dibeli, yang salah sekarang adalah ketika mobil dan motor adalah uh, belum dibeli ya belum dibeli apa namanya ketika si bang itu belum beli barang tapi dia pinjemin uang belum dibeli dia nunggu ada orang mau beli nggak ada orang mau beli maka saya pinjamkan uang ketika itu ditambahin berapa persen itulah riba yang sekarang terjadi kredit motor kredit mobil betul nggak ketika kita datang ke dealer di sana sudah ada bank-bank kan maka kita langsung disuruh ke bank itu pada kita mau beli ke dealer tapi ke dealer kan dealer nggak mau dikredit pingnya kontan maka kita nggak punya uang yang bayarin dulu siapa bank ini ini bank sebenarnya mau adira di kita itu mau apa mau adira apa kita di bank kita motor itu kan motor itu banyak bank banyak kalau kita pergi ke dealer itu bank sudah siap semuanya dan dia nggak hanya tertutup beli motor tapi nunggu minjemin uang tapi dengan hilah seolah-olah dibeli sama dia nggak dibeli kalau dibeli ya dia beli semuanya taruh di tempat dia baru nanti orang suruh ngurinin enggak, tapi dia nongkrong di mana di dealer Karena dalam nggak mau dikredit pak, kontan semuanya. Mobil di sini. Baru nanti urusannya dia sama bank ini. Percis sama seperti di si Qatar juga, di Hadi. Jadi uh, itulah uh, ya. Uh, tapi siapa yang dirahmati Allah? sama itu saya tanya kepada saya ya, yang di Saudi yang datang ke sini. Intinya dia menjawab jangan ini dengan hadis nabi, janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian miliki. Kata Rasulullah Masuk ke dalam itu. Di antaranya bukan masalah. E, ribanya tapi masalah hadis ini jadi kena beberapa masalah kredit di itu ya e, kredit mobil yang e, dengan bank itu ya ada e, hadisnya jangan kalian ini ini larangan jadi haram jangan kalian menjual barang yang kalian tidak miliki seperti contoh sekarang datang orang jual barang tapi dia belum memegang barangnya belum dia punya barang tapi tawarkan barang terjadi apa e, akad jual beli mana barangnya nanti saya saya ngambil dulu bukan kamu berarti ya. Nah, jadi kalau namanya sales dia memang nama perusahaan, tapi ini pribadi nih enggak boleh ya. perusahaan misalkan dia dengan sales ada ya produk ada produknya dibawa, ada gambarnya ditawarkan. Kemudian baru dia uangnya dulu namanya salam kan, kemudian nanti barangnya besok. Tapi hati-hati dengan emas. Kalau emas menjual emas enggak boleh dibesokan lagi. Emas itu harus satu tempat, satu akad di sana. Ketika beli emas berapa ya dengan uang misalkan uangnya emasnya harus hari itu kalau hari besok lagi masuk dalam riba nasi'ah ada riba itu ada riba ziyadah ada riba nasi'ah riba dengan waktu riba lagi itu emas Jadi emas itu harus di tempat satu tempat satu waktu satu akad penjualan emas tidak boleh sekarang dulu ya uangnya nanti emasnya besok nggak boleh atau emasnya sekarang, uangnya besok? Enggak, enggak boleh Nah itu hati-hati kalau penjualan jual beli emas Kalau nanti jual apa dua, uh, buka toko emas di rumah Ada nasi riba itu bagi dua, ada riba nasyia, ada riba zihad Ini perlu riba asyam, ya hati-hati Karena banyak yang, makanya kadang hadis kan banyak nanti akhir zaman itu banyak orang yang Mencari harta atau mengumpulkan harta dari yang tidak tahu dari mana itu apa halal atau haram tidak mengenal, haram mengenal haram, penting untung, rugi untung-untung ya begitu Nah, ini sekarang bisnis kayak gitu banyak kan? artinya menjualkan barang punya teman nggak bisa kalau kita belum berjangka. misalnya ada teman penjahit di Indonesia, terus sekarang kan cuma BBM aja ibu-ibu itu. ini iya. ada mau pesen jilbab atau cadar atau ini nanti dikirim gitu. iya tapi jang, akadnya sudah sudah barang datang akadnya sudah ya, kita iya, barang, hanya jauh, pesan jauh, saja. Nanti barang, nanti barang, jauh, barang sudah datang, baru nanti diakad. Ijangan ya, dulu, jangan dulu akad sebelum ada barang. Hanya pesan saja kan, hanya pesan. Sebelumnya, barang itu, itu, barang barang, barang, dulu dong. Nah, barang itu harus dibeli dulu. Dibeli dulu, harus dibeli dulu sama kita. Ya dibeli. Kemudian kita dapat keuntungan. Kalau, kalau dibeli dulu kan artinya barangnya kekata dulu terus ke sebagian Indonesia dan nah. kemana? Yang pesan misalnya orang Indonesia, kita hmm. ini cuma menginformasikan gitu. Jadi beli, beli gak harus begitu ke sini Beli, sudah beli sama kita, uangnya kita kirimkan oh. Sudah akad, to tolong kirim Nah begitu, bukan berarti harus ke sini barangnya, balik lagi, enggak Kita cukup dengan telepon, kita kirimkan uang rapid accounting Saya saya kirimkan uang sekian juta untuk barang ini Coba kirimkan ke siflan siflan fulan. Ya sudah, itu, itu barang kita kayak itu bisnisnya bapak kalau baca di di di, di, di, di di di apa di di apa uh, websitenya Muhammad Arifin Badri juga ada dibahas tentang masalah itu bagaimana tentang online itu kan itu berbahaya juga ada yang bermasalah yang online itu dia sudah akad dengan ini padahal barang dia belum ada kemudian sudah dia uh, udah punya keuntungan dari hal itu itu mah kelar Ya sama. Itu ya, hadisnya jangan kalian menjual barang yang bukan milik kalian. Ini sudah jelas. Ya uh, hadisnya. Jadi barang yang sudah dipegang oleh kalian itu jual. Itu itu hadis ya tidak masuk ke riba tapi masuk ke dalam larangan ini. Jangan kalian menjual hadisnya sore Pak. Hadisnya memang bukhari. Masalah jual beli jangan kalian menjual barang yang kalian belum dipegang, jadi milik kalian belum Kemudian kuda akan, kemudian di, di, di apa, ditanyakan di, di, di harganya. Kita dia punya keuntungan. Karena barangnya belum ada. Nah itu ya itu aja hati. Jadi intinya beli dulu, kirimkan ke bulan, si bulan-bulan caranya. Untuk untuk uh, menghindari subhat di dalamnya. Ya. Bagaimana hukum Jabli yang mau, ya, apa, bisa? Ketika seorang anak yang mengingatkan kedua orang tuanya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah yaitu sholat lima waktu. Terus apa lagi? Maksudnya? ingingatin, iya ingatin, tapi nggak ada pertanyaannya. Ketika seorang anak mengingatkan kedua orang tuanya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah yaitu sholat lima waktu. Terus pertanyaannya apa? Informasi. Informasi. Ah, ya, iya, ya bagus ibu ini, ini ibu yang solehah ya, apa perempuan yang solehah. Boleh nampu. Apabila dalam bulan Juli ini ada anak yang enam setahun dan kewajiban apabila kita mengikuti puasa Ramadan Dan akan mengurangi asi yang diberikan, bagaimana seharusnya tetap harus mengikuti puasa Ramadan atau cukup membayar fidyah? Iya, ada dua pilihan ibu ya e, Dengan mas, orang yang mengandung, orang yang menyusui tidak puasa Bisa dengan bayar pidiah, ini pendapat Abu Hanifa Dan juga Syih Albani. dan ini pendapat sebelumnya Ibnu Umar ya e, Dan ada yang mengatakan berpuasa, itu kodoh Jadi dia tidak puasa selama Ramadan Kemudian nanti setelah Ramadan dia kodoh Ini pendapat dari Lajnah Lajna Daimah Dan sebagian besar ulama Arab Saudi dengan kodok saja dia seperti kan seperti orang sakit e, dikiaskan sama ya, ini dua pilihan kalau ibu ingin mendapatkan yang pidias silakan pidia nggak puasa mungkin pidia. pidia pidia pidia tiap hari ya karena takut kepada bayinya memang ada pendapat Imam Ahmad e, riwayat yang lain mengatakan kalau dia takut ketika nggak puasa takut kepada dirinya dan bayinya harus kodok dan pidia kata Imam Ahmad dan riwayatnya tapi lahirnya Imam memilih pendapat anjibah jibah kan kodok saja Kodok saja, jadi kodok saja nggak apa-apa. Jadi kalau ini kodok nanti di hari berikutnya atau mau pidia silakan. Jadi ada dua pendapat, ya masing-masing kuat. Memang pendapatnya saya, saya tidak tidak boleh saling menyalahkan. Silakan yang pingin pidia pidia, yang pingin kodok kodok. Kalau pingsan maksudnya? Kalau orang pingsan tuh gimana? Dia harus bayar. Tang pingsan? Kodo. Orang pingsan nggak boleh dibayar di, di, di, di pidia, tapi orang eh, harus eh, kodok. Orang yang pidia adalah sakit sakit terus-terusan tidak bisa sembuh tidak bisa diharapkan sembuh maka dia pidia tapi orang pingsan itu harus kodo nanti ya, kodo. seperti orang koma juga koma Kalo nanti koma nya sampai setahun kodoh. ya kodohnya. ya di pidia orang setahun tapi komanya cuma sebulan ya bulan depan nanti di kodo iya di kodenya nggak sekaligus kan? enggak enggak ya, enggak enggak jadi kodo itu enggak enggak enggak harus sekaligus boleh dicicil Ya, berarti solatnya jadi dua kali bukannya. Bukan solat nih puasa. Oh, enggak, solat. Oh, solat. Kalau yang koma, ya ini ya, saya sudah dibas, terungkap dan dibas misalnya. Tentang orang yang koma itu, yang orang ya, ada pendapat memang dari para sahabat. Jadi kalau komanya lebih dari satu hari satu malam, maka sudah tidak dikodok solat itu. Kalau lebih, ada menang, dari riwayatnya lebih dari tiga hari. Kalau di bawah tiga hari dikodok katanya biwat Imam Malik ya salah ya Allah Alam tapi kalau udah lebih tiga hari sudah nggak dikodoh kalau komanya udah seminggu-seminggu udah nggak dikodoh tapi kalau di bawah tiga hari ada ini saya bawa ya apa apa dasar hukumnya di bawah tiga hari harus dikodoh dikodohnya ya terserah mau bertahap atau pas begitu sholat duhur duhur berjamaah kemudian sholat Tuh, duhur kodoh tiap waktu kata Imam Syafi'i, ya tiap waktu itu ada yang mengatakan sekaligus. Waktu malam itu diruntut subuh, duhur, asa. Tapi yang lebih bagus apa? Setiap waktu, waktu duhur, kodok duhur yang waktu ini ya, itu yang uh, koma, yang yang pingsan. Ada bahasanya pingsan. Allah alam, itu nanti lihat lagi bahasanya ya, nanti. Nya kalau komanya bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak ada kodok, salat. Ya ini salat dalam satu hadis. Sebutkan larangan tidur mengtengkurap karena tidur semacamnya adalah tidurnya penguni neraka. Iya ada hadisnya. Ada hadisnya, ada hadis larangan, tapi larangannya enggak sampai haram, makruh. Jadi ada hadisnya saya lupa riwayatnya, tapi hadisnya sohih, jangan seorang tidur tengkurap tidurnya, ya, tidurnya tengkurap. Kecuali kalau sakit, beda lagi sakit untuk ini. Tapi kalau dibiasakan tidurnya tengkurap terus, enggak boleh. Ada larangannya, ya, ada larangan ya, orang tidur tengkurap ya, terus, ya tengkurap, ya, tengkurap enggak boleh. Tengkurap. Tengkurap. Tengkurap. Tengkurap ada orang laki-laki yang menggulung celananya saat salat namun setelah salat celananya isbal lagi itu bagaimana? Ya, ya enggak boleh. Lalu bagaimana kalau sebenarnya celana itu di atas mata kaki namun sering melorot, ya, enggak apa-apa seperti kisahnya Abu Bakar Siddiq. Abu itu kan uh, kurus ya, apa ininya perutnya enggak gemuk. Uh, sering melorot, maka kepada Rasulullah bilang gimana? Engkau enggak apa-apa kata Rasulullah karena sudah berusaha ditahkin melorot lagi, melorot lagi ya. Nah tapi ini orang yang isbah, apa sholat digulung Justru itu juga dilarang, ada, ada larangannya dalam akhtal musallin Orang yang lagi sholat digulung-gulung, sholatnya masuk lagi iya ya, ya. Masuk lagi larangan jadi Larangan itu orang sholat memang makruh adalah menggulung-gulung pakaian Dan menggulung-gulung ini, ya, celana digulung-gulung itu gak boleh dalam sholat Kalau mau diputus aja sekali ya, kayak orang hindi kan Kalau sholat dia ngerti ahamadahnya <laughs> dipakai. Kalau sholatnya digulung tuh orang ini ya, Tapi kalau enggak udah, oh dijelurkan di lagi. Karena memahami dia disangkanya ketika sholat saja Padahal enggak. Hadisnya umur Ya. Nah, jadi intinya taekin aja, apa dipotong aja ya. Jadi intinya orang yang digulung ketika sholat juga Ibu itu dilarang, dilarang aja digulung-gulung ya. Nah, jadi sudah dipotong saja itu lebih baik ya. Allah 'ala alamin. Sampai di sini akhir kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Enggak kelihatan? Enggak, apa -apa lah. enggak kelihatan enggak apa -apa. Yang penting suaranya. Yang penting suaranya kan? Eso nada más que se va a hacer 13 veces. Eso. Eso.